Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia menyerukan kepada semua pihak mengenai keseriusan dalam memperbaiki perekonomian Indonesia. Lantaran saat ini sudah masuk ke semester kedua tahun ini, dan masih belum ada perubahan yang berarti. Bahkan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Haryadi Yadi Sukamdani, mengkhawatirkan, jika tidak segera diperbaiki, perekonomian Indonesia akan makin terpuruk ketika dilaksanakannya masyarakat ekonomi ASEAN. Untuk membicarakan mengenai hal itu segera kita berbincang dengan Haryadi Sukamdani Pak apakah memang beberapa sektor kita sekarang kinerjanya terus menurun? Justru yang kita lihat sekarang pelambatan di semua sektor ya. Jadi hampir semua sektor yang kami uh, catat itu boleh dibilang semua turun semua. Mungkin yang sedikit stabil adalah farmasi, karena ada BPJS Kesehatan ya. Jamanan Kesehatan itu mungkin ada utilisasi yang cukup uh, maksimal di sana. Tapi hampir semua sektor itu turun. Bahkan yang kita anggap sektor yang cukup kuat seperti makanan minuman itu sudah turun. Lanjutkan lagi tim kami yang duduk bersama dengan tim BLN bilang bahwa apa-apa penggunaan listrik juga turun gitu loh jadi ini kan, waduh, nih kita ngeliat bahwa memang terjadi suatu, e, kalau topiknya diambang krisis, saya pikir benar banget, e, sangat takut sekali ya, lihat situasi ini, dan saya melihat bahwa pemerintah sendiri juga memberikan sinyal yang yang tidak positif ya, mulai dari target pajak yang sangat luar biasa tingginya, yang kita tahu pasti tidak tercapai lalu juga konfirmasi bahwa infrastruktur yang utama, Cilamaya di, dipindahkan, ini kan semua nih, aduh, saya agak takut gitu loh diupayakan justru e, negatif movement yang saya lihat ya, mohon maaf, harus ada Sinyal positif, kalau memindah berarti kan mulai semua dari nol lagi. Nah ini yang sebetulnya yang tadi saya sampaikan, perkaranya itu adalah tim yang intinya boleh berubah. Tapi tim birokrasinya kan orangnya itu itu aja gitu. Jadi kalau sekarang mereka risk, apalagi Pertamina bilang ada, eh, menurut saya itu sangat tidak lucu ya. Artinya uh, pertanyaan kita adalah birokrasi ini profesional atau nggak sih? Mereka tanggung jawab loh. Saya ma mana bukannya Pak JK yang salah, bukannya? Tapi orang-orang ini kan yang terlibat dari awal. Biaya yang keluar di situ berapa banyak gitu loh. Dan si investor yang sudah memindahkan pabriknya mendekati dengan, itu kan semua udah ada planning. Tapi Pak. Bukankah pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen membangun infrastruktur yang pastinya dapat memberikan efek domino pada perekonomian? Selain itu, uang untuk pembangunan itu sudah dianggarkan juga dari target pajak yang tahun ini meningkat cukup signifikan, Pak. Pandangan saya, ini kan target pajak walaupun kemarin dengar-dengar udah diomongin dengan Komisi 11 mau direvisi. Dari 1480 sekian diturunkan menjadi 1330 Tapi tetap kalau kita bandingkan dengan realisasi 2014, kalaupun ditaruh Rp1.300. 100 triliun Itu tetap naiknya 16%. Tanyaannya lah, uang tahun lalu 2013 ke-14 naiknya cuma 6,3% gitu kan. Apa masih mungkin ke-16%? Nah, jadi asumsi makronya harus segera dibenahi. Demikian Haryadi Sukamdani. Saya Kiki Wijaya.